Selamat siang Pak Andre Selamat siang Komentar Anda nih Pak Ya itu benar Negara kita harus tegas gitu loh Karena sekecil apapun celasa akan dimanfaatkan i n i t u loh Itu kan t e t u h jadi DPR itu t a r i jadikan bahan politik kan itu semua、hmm. Makanya kalau jadi pemerintah Setuju tegas sudah bikin peraturan ya benar gitu Jangan sampai nanti diobok-obok ya udah berubah lagi gitu Terima kasih、hmm, Baik terima kasih Pak Arya l a m a Selamat siang、ya. Selamat siang、uh, Yang pasti SKB Menteri tersebut Bukannya hanya direvisi Kalau perlu malah dicabut Kalau pasal mengenai pembangunan rumah ibadah Itu yang sedikit n y e l e n e Coba dibayangkan Kita ingin membangun rumah ibadah Harus minta izin tertulis Dimana tangani oleh Sedikitnya 60 Tetangga di sitar sana Sementara kalau misalnya k a b a h パンティーパンパンキリカランドマウダ、オキ、ah、デリアパカ、エミ、シュボアジャスカアディラン、オランダカンディリカバラ、ウハン、マー、ピプルシュリカパティ、エミ、マンデカンディリカバラセパン、ピプルモデル、セキュラネ、エ s カベニャ、ハウスディレクシミネマ、コビシャリチャー、タジャカナ、イダマモニア、アジャスカアディランジ、オランダカイ、ディランバラ、コエプルシュリカ、エミアカンディカタウエドニア。 Okay. Negara kita dem, negara demokrasi katanya, tapi demokrasi apa? Undang-undang dasar 45 sudah mengatur dengan jelas bahwa kebebasan beragama dan kepercayaan itu sudah diatur di undang-undang dasar 45. Ya, baik. Terima kasih Pak Arya. Kalau bisa menangkap opini Anda Pak Syahril, selamat siang. Ya, terima kasih. Saya pikir SK Menteri itu jangan direvisi. Dikansel aja atau di... パルウィトイトブルマラハミド。パルトアランジングマラコカニバダ、トゥルシトアダ、クララン、とツンブイディ t クコサアンマヨリタサ、アジャムジ l i ンソトアとンガ、パルウィトイダエラサディパスメング、ティガマシトバウン、イトタンバイエンウェイ、ティアタスカリ、ティジャーランドサー、イトアカジ Baik, terima、selamat、kasih、ini. Pak Syahril Bapak Leo, selamat siang Selamat siang Ibu Komentar Anda Komentar saya kan Tuhan menciptakan segala sesuatu Kita harus berbeda pada Tuhan Kok dilarang-larang gitu Kok manusia lebih berkuasa sama Tuhan Nanti hukumannya pasti ada Dan kita lihat saja gitu Terima kasih Baik, terima kasih Bapak Budi, selamat siang Selamat siang Komentar selamat Anda、saya. Ya, menurut saya c a r a m mediter masyarakat perlu ada aturannya karena banyak、uh, dari beragam orang akan punya kepentingan a n berbeda, perlu ada suatu aturan supaya berjalan dengan baik. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Ardi, selamat siang. Pak Ardi? Ya, k Ya,、baik. komentar Anda Pak Ardi?、Eh, ya, saya heran di negeri ini. Kok orang urusi agama orang... バイオシャフ、サマシャン ?Hallo? サマシャフ ?Yeah, commenteranda バイ a シャフ。Yeah. Baru minggu yang lalu saya dapat berkah dari r o m o saya di gereja.、Mm -hmm. Sesuatu yang ketakutan itu pas t i a k a n musnah di muka b u m b itu ya. Amin Ibu ya. Selamat siang Ibu. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Timotius. Selamat siang Mbak. Jawaban, eh jawaban. <laughs> k o m e n t a r a n d a Mbak. Iya, saya bingung Mbak.、Uh, kenapa kok izin untuk mendirikan rumah ibadah itu kok dipersulit Mbak ya?、Uh, 私のコメントは、ネト TV メトは、私のことは、私のことは、私ののことは、私ののことは、私 bad は、私のことは、私のことのことは、私のことは、とは、私のことは、私のことは、私のことは、私のことは、私のことは、私のこと どうしたの Baik, itu aja terima kasih Pak t i m o d i o s Ibu y a d i selamat siang Selamat s i a Komentar Anda Ibu? Ya, agama yang benar itu pasti m e n g a j a r k a n orang untuk menjadi baik、ya. Semakin banyak orang yang rajin beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhannya seharusnya semakin baik Kenapa harus dipersulit gitu? Dunia kan akan menjadi lebih damai Kalau kita mengaku diri sebagai orang beriman Seharusnya kita memegang teguh keyakinan kita dan kita nggak perlu takut、e, terpengaruh dengan ajaran agama yang lain gitu apapun agama kita. Ya sekian. Hai, terima、Makasih. kasih Bu Yadi, Bapak Andi selamat siang. Ya halo. Ya Pak Andi, silakan komentar Anda. Ya seharusnya seorang menteri itu berlaku bijak, adil terhadap、e, semua yang dipimpinnya. Dia kan menteri agama Harusnya dia berlaku adil kepada setiap agama yang ada di Indonesia Jadi kalau dia tidak berlaku adil Lebih baik dia turun aja tidur di rumah、ya. Baik, terima kasih Pak Andi Selamat pagi Pak Nasrun Selamat pagi Silahkan Pak Kalau n g g a k salah Keputusan bersama itu t u n berapa lahirnya Bu? Halo? Halo? Ya, g i m a n a Pak? Keputusan menteri bersama itu t u n berapa lahirnya itu? Wah なるほどね。 バルカスサーと e ミュニケーションのようです。バルカスサーとコミュニケーションのようです。バルカスサーとコ n ュニケーションのようです。バルカスサーとコミュニケーションのようです。バルカスサーとコミュニケーションのようです。 ああ、あなたはあなたはあなたはああ、サイキー・ラインにあるフィシー。カナパーカナ、トランシー・ウマッブラガマ、ディネザーティケニス、サマスカリピダー、アラサンナパー、いンカワイン、ティラフィシー。イトクリジャー、グレジャー、グレジャー、ティラアカンダー、ブルディリア。 Kenapa tidak dapat berdiri Misalnya ya Kasus di Bekasi Tadinya mereka sudah dapat izin Dari penduduk setempat Sudah ditantangani d a Tapi kemudian diprovokasi Ada yang mereka mengatakan tidak, tidak, tidak berizin lagi Ini untuk kasus Kasus yang sudah ditantangani d a Untuk gereja c i n e r e Itu izinnya sudah dikeluarkan Sudah berdiri tapi kemudian oleh pemerintah setempat izinnya ditarik sampai ke、uh, makam agung ya, itu yang sudah dapat izin dengan alasan、uh, masyarakat setempat、uh, tidak menyetujui jadi kalau s e p e r t i i n i kalau misalnya SKB bersama itu SK, SKB itu tidak direvisi berarti gereja tidak akan pernah bisa berdiri karena tetap akan ditolak nah, Itu kira -kira... Oke, terima kasih. Selamat sore Pak s e v e n Halo, silahkan Pak. Anwar, silahkan, Pak、nah, ah. Anwar, s i l a k a n Saya ngomong、oh, harus tetap di berikan pembatasan, ya artinya a n d a m g u n a n g harus berlaku terus. Tapi tidak a b g Di mana pun kita berada harus ada aturan. Amerika, di Eropa, sebagainya, s e m u a a d a aturan. Terus susahnya membuat. パンディングアップルシート。 サイチマン a ファセビランケバーやんティガスブルムニャーバニャディアンダタウカパンエスカ Bersama Menteri itu dikeluarkan Bukan tiga puluh tahun yang lalu, baru beberapa tahun yang lalu Itu jadi masalah sebenarnya Iya 2006 ya Pak? Iya betul, Bapak itu p e n g e t a h u a n n y a cetek sekali ya Baru kasih komentar Saya cuma mau bilang sebenarnya Waktu itu juga bermasalah Jadi saya berpikir bahwa Saya h a r u s j a dicabut saja itu SK bersama itu m a kasih Oke, terima kasih Berikutnya Selamat sore pada Selamat sore Pak.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 Contohnya di Sumatera Barat itu saya lihat u h dia ada r a h p a r y a n aman itu nggak, nggak ada gereja di sana, di r i p u n nggak boleh Sebenarnya kenapa? Karena umatnya itu kurang di situ Jadi aman-aman aja kok nggak ada pertengkaran antara orang-orang itu Jadi coba deh, orang, -orang AKBP juga, jangan terlalu inilah, jangan terlalu emosional Sedangkan kan orang-orang di situ juga baik kok, nggak ada yang menggangguin dia パーキー Oh, m a u memberi tuhan yang mana jalan mana Tuhan memberikan keadilan kebebasan jadi jangan diskriminasi terus terjadi di Indonesia ini orang bangun m u s o l a masjid begitu mudahnya dapat m ijit gereja dan d a m p a k t e m p a t lain seriwihara dan lain-lain di p a s u n a n itu tidak akan h i r a n g lagi itu b e r d a p a t hal itu. Terima kasih.